Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Jumat 13 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga Aceh Utara ditangkap karena simpan ganja di bagasi sepeda motor. Pengedar narkoba kritis terjun dari lantai 4 saat digrebek petugas. Warga Simelu ditemukan tidak bernyawa di sungai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di radio Lawaser 94,6 FM Ajatengara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Box Malang. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Misterum Trem Udarlun Husaini, 39 tahun warga Aceh Utara, ditangkap personel Satuan Narkoba Polres Aceh Timur Kamis kemarin karena kedapatan membawa ganja. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita ganja seberat 8 ons. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Rustam Nawawi menyebutkan penangkapan Husaini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai gerak-geri tersangka saat berhenti di Jalan Medan Banda Aceh Tepatnya di Gampung Jalan, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur, Jelang Magrib Mendapat informasi tersebut, polisi langsung bergerak ke lokasi. Melihat tersangka berusaha kabur, polisi berusaha mengejar dan berhasil memepet sepeda motor tersangka saat tiba di Gampung Bukit Pala. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu bungkus plastik berisikan ganja dari dalam bagasi sepeda motor tersangka. Tersangka dan barang bukti ganja seberat 8 ons langsung dibawa ke Mapolres. Tersangka mengakui ganja itu miliknya. Barang haram ini rencananya akan diantar kepada pemesan di Kecamatan Idirayu. Darlun penggebekan narkoba oleh Polres Tabes Medan di Wisma Sailendra, Jalan Sailendra Medan baru Jumat pagi berakhir tragis. Seorang pengedar yang mencoba kabur justru kritis setelah nekat terjun bebas dari lantai 4. Pelaku yang disebut bernama Zul Batubara, 46 tahun, terkapar di halaman Wisma dengan kondisi kepala berlumuran darah. Seorang warga yang kebetulan melintas mengaku sempat melihat korban berupaya berdiri, namun Zul ambruk kembali akibat luka parah. Aksi nekat ini dilakukannya setelah belasan anggota Satuan Res Narkoba Polresta Besmedan menyerbu masuk ke dalam penginapan itu. Dari dalam kamar yang dihuni Zul, polisi menemukan 15 butir pil ekstasi, Satu paket sabu-sabu dan sisa sabu beserta alat isap. Kasatres narkoba Polresta Bes Medan AKP Ganda MH Saragih mengatakan total lima pelaku yang diamankan dalam operasi tersebut. Selain Zul, empat pelaku lainnya yakni S19 tahun, warga Tebing Tinggi dan SB27 tahun, B27 tahun serta U20 tahun merupakan penduduk Medan. Kini keempat pelaku diamankan ke Polresta Bes Medan untuk dimintai keterangan. Sementara tersangka yang terjun dari lantai 4 telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk perawatan. Sederlun seorang warga desa Sefoyan, Kecamatan Simelu, Timur Kabupaten Simelu, menemukan sesosok mayat di sungai kawasan itu Jumat pagi. Mayat tersebut diketahui atas nama Jaisan, 50 tahun, warga Dusun Batu Ampar, desa Sefoyan. Informasi yang dihimpun bahwa korban pergi memancing Kamis malam di sungai yang berada di belakang rumahnya korban diduga terpleset dan jatuh ke sungai. Selanjutnya korban hilang, terseret arus, dan ditemukan Jumat pagi dalam keadaan tidak bernyawa oleh masyarakat Soefoyan. Saat dievakuasi dari sungai, korban masih memakai pakaian lengkap. Kasatreskrim Polresimulu, Ibtu Irwansyah, membenarkan kejadian tersebut. Dari penyelidikan yang dilakukan, diduga kuat korban terpleset dan jatuh ke sungai. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dalun PT. Pertamina Epirantau Aceh Tamiang memperbaiki jalan rusak sepanjang 2 km di desa Jaya yang merupakan salah satu desa tertinggal di Kecamatan Rantau. Humas PT. Pertamina Epirantau Jufri mengatakan perbaikan jalan ini sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan terutama dalam mewujudkan aspirasi warga yang meminta perusahaan membantu memperbaiki jalan di desa tersebut. Kondisi jalan di Desa Ingin Jaya saat ini memprihatinkan. Jalan tersebut sangat dibutuhkan warga karena merupakan jalan utama warga desa. Perbaikan jalan ini menggunakan dana CSR perusahaan untuk warga di lingkungan perusahaan. Atas usaha dan kerja keras yang dilakukan, akses jalan sepanjang 2 km diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Sehingga memudahkan warga dalam mengangkut hasil pertanian padi dan tanaman palawija lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Mika Santiripoh Jolin, 42 tahun, turis asal Finlandia, meninggal dunia secara mendadak saat melakukan perjalanan wisata di hutan Bahoro, Kabupaten Langkat. Sumatera Utara Kamis petang kemarin Kapolsek Bahoro AKP Vasta Taigan mengatakan korban diketahui memulai perjalanan Kamis pagi didampingi dua pemandu lokal Bejo dan Imam menurut keterangan keduanya kepada polisi ketika itu kondisi pria asing itu terlihat bugar namun ketika perjalanan sudah lebih 4 jam korban mendadak lemah korban sempat mengaku pusing dan lemas tidak lama kemudian Mika jatuh tidak sadarkan diri Kedua pemandu wisata itu sempat berupaya menyadarkan korban. Namun karena tidak membuahkan hasil, keduanya memilih mengevakuasi korban ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, korban ternyata sudah meninggal. pasta menyebutkan jasad korban masih berada di RSU Delia. Tidak ditemukan bekas penganiayaan anti jasad korban. Polisi masih menunggu kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Finlandia untuk proses pemulangan ke negara asalnya. Darlun Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Selatan bersama anggota Polsek dan Koramil Samadua Jumat pagi melakukan pembersihan badan Jalan Nasional Banda Aceh Medan yang tertimbun pasir longsor, tepatnya di kawasan gunung, gampung Ladang Kasih, Putih, Kecamatan Samadua. Kasat lantas Polres Aceh Selatan AKP Iwan Haji membenarkan pihaknya telah menurunkan personil saat lantas untuk membersihkan pasir yang menimbun badan Jalan Nasional tersebut. Pasalnya tumpukan pasir sangat mengganggu lalu lintas apalagi saat hujan membuat pasir berserakan. Kondisi ini sangat berpengaruh terutama kepada pengendara sepeda motor rawan tergelincir. Karena itu, Polantas, Polres, Aceh Selatan, dan Muspika serta masyarakat melaksanakan Jumat bersih berupa gotong royong pembersihan tumpukan pasir yang menutupi badan jalan. Selain pembersihan, petugas Polantas dan Polsek mengingatkan kepada warga agar selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara, berhubung jalan tersebut ramai dilalui kendaraan. Darul Madrasah Ulumul Quran Pidijaya Jumat pagi menerima bantuan donasi dari Bank Indonesia Aceh sebesar 100 juta rupiah plus 20 paket perlengkapan salat bagi para santri. Penyerahan bantuan ini berlangsung di kompleks Muk Gampung Pangwa Kecamatan Teringgading yang diterima pimpinan Muk Pijai Tengku H. Edia Arman SBDI. Kepala Perwakilan BI Aceh Ahmad Farid mengatakan, bantuan donasi ini merupakan bantuan ketiga kalinya pasca terjadinya gempa Pijai. Sejak terjadi gempa, seluruh karyawan BI yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Bank Indonesia telah menggalang dana untuk meringankan beban terhadap korban. Dari 200 juta total dana yang terkumpul, 100 juta rupiah diberikan kepada PKPU dan 100 juta lagi untuk MUK Pijai. Selain uang tunai, pihaknya juga menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako serta 205 paket perlengkapan salat. Bantuan tersebut diberikan kepada korban gempa di Gampung Pangwami, Masjid Beracan, Menasakuta Pangwa, SD Beracan, Menasakuta, Menasakuta Gelumpang, serta TK Merdu.